Artis yang satu ini asli kelahiran bumi pasuruan Juga tergolong artis bertalenta Artis yang mempunyai suara merdu Ada Republik Tenggo Ada Rawayana juga ada SNP Indonesia Siapa dia kalau bukan? Ani Arlita Du Palapa pa. 「ガスおれ」<音楽><音楽>